ada beberapa pertanyaan tentunya di sini eh, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena waktu yang sudah malam. Pertama, bolehkah kita berdoa dalam keadaan belum berwudu? Ya. Dibolehkan berdoa dalam keadaan kita tidak berwudu, hanya saja lebih baik dalam kondisi berwudu dari sisi Uh, dalam doa terucap zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ini uh, la uhibbu an adzkurallaha illa ala taharah. Saya enggak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci. Iya. Yeah. Pertanyaan berikutnya terkait doa seseorang yang mendoakan adiknya ketika itu uh, rupanya adiknya sakit dan dia berdoa kepada Allah supaya sembuh. Menurut penanya bahwa dia telah mengoptimalkan semua hal yang membuat doanya terkabulkan. Namun tetap adiknya akhirnya wafat. Ya. Yeah. Untuk itu kejadian seperti ini sebaiknya kita harus seperti apa. Ya, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa Allah Azza Wajal mengabulkan doa kita dengan salah satu dari tiga macam. Bisa jadi apa yang kita minta dikabulkan atau Allah Azza Wajal menabung untuk di akhirat kelak. Bisa jadi seperti yang ditanyakan di sini. Dengan tetap wafatnya Orang yang Dia harapkan kehidupannya Mungkin saja ternyata Wafatnya lebih baik bagi dia Kebaikan di akhirat Lebih besar Untuk yang berdoa dan untuk si mayat tersebut Ya Jadi tetap Kita berhusnudan kepada Allah Azza wa Jal Insya Allah Kebaikan doa Akan didapatkan Ya, kebaikan doa akan tetap didapatkan. Dan ketika kita berdoa dan tidak terkabul seperti itu, artinya di dunia, ya, jangan kita, nabi kita saja pernah, ya, berdoa kepada Allah dengan tiga doa, dua yang dikabulkan, satu tidak dikabulkan di dunia ini. Yaitu apa yang tidak dikabulkan? Yaitu tentang e, agar muslimin tidak saling apa memusuhi di antara mereka berperang dan sebagainya itu tidak dikabulkan oleh Allah azza wajalla karena Allah sudah menetapkan hal tersebut ya dan bukan berarti kemudian sama sekali nggak ada kebaikan dan hikmah tetap bisa ada ya kebaikan dan hikmah ya dan pengabulan doa dari sisi-sisi yang lain Allahualam. Yang jelas jangan sampai kita kemudian uh, merasa beruntak terhadap Allah Azza Wajal, menggerutu, berburuk sangka kepada Allah Azza Wajal, ya dan seterusnya jangan sampai terjadi hal itu pada diri kita. Ya, jangan sampai ada donul jahiliyah, sangkaan ala jahiliyah di dalam diri kita ketika doa kita tidak terkabul di dunia ini ya harus betul-betul berbaik sangka kepada Allah azza wajal untuk menghasilkan streaming dengan Masai insyaallah kalau mudahkan nabi entah kapan dan bagaimana belum terpikirkan terkait seorang yang merasa tertindih ketika tidur apakah gangguan jin Allah alam mungkin saja saya kurang tahu secara pasti. Allah alam bolehkah mendoakan supaya istri lolos ikut tes CPNS? Ya. Yeah. Apakah permintaan tersebut akan menjadi kebaikan bagi si istri atau tidak Kita tidak tahu Tapi doakan yang jelas baik Allah berikan kepada diri saya yang terbaik Ya dunia dan akhirat Itu jelas baiknya Tapi seperti yang ditanyakan Belum mesti itu akan menjadi kebaikan Ya. Mungkin sampai di sini dulu dan mohon maaf beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat dijawab. Begitu pula saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga majlis kita diberkahi Allah Azza wa Jalla dan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.